Bapak Dhani, selamat siang. Iya Mbak, selamat siang. s e m a n e a r a n d a Pak. Jadi memang benar ya negara kita ini mau dibawa kemana gitu. Mau dibawa kemana tuh dalam artian、e, selalu banyak yang diabaikan, didiamkan. Ini membahayakan sebenarnya, sangat membahayakan. Yang seharus terjadi sebenarnya adalah ketegasan pra, penegak perat apa menerapkan semua aturan hukum sesuai undang-undang jangan takut-takut lagi kalau harus tembak mati tembaklah di tempat nggak boleh didiamkan karena akan terus merembet kemana-mana、mm -hmm. ketidaktegasan ini bisa dilihat sih dengan cara silaturahmi ke LSM yang tertentu apa-apaan i t u jelas-jelas yang merusak aturan hukum バイ m a k s u saya p e n d a p a t dengan Bapak yang baru s a n menyampaikan p e n d a p a t n y a Pak、mm -hmm. Yang pasti kelihatannya organisasi-organisasi ini harus d i b e r a n t a s Pak、mm -hmm. Jangan ada kompromi Seperti kita lihat di layar televisi Kita lihat itu adalah orang-orang yang biasa terjadi Kami menyarankan segera b e r a n t a s Pak Jangan p e r t i m b u l k o r b a n k o r b a n lain Terima kasih, Pak Baik, terima kasih Pak Tommy Komentar Anda, Pak Yosep、uh, Sebenarnya polisi itu kan punya intelijen ya, Bu Jadi tahulah Kepala gengnya itu siapa udah t a n g k e p i n aja terus pada kejadian ada di tempat perusahaan kayak gitu jangan ragu-ragu aja tembak di tempat tuh kaki nya kayak apa nya jadi ada efek kiranya kalau dijamin kayak gini itu para geng itu pada, pada belagu gitu bu. Saya a s saya setuju dengan bapak yang kedua terakhir itu、mm -hmm. berantas a j a bu. Baik. Terima kasih Pak Yos. Pak Jos selamat siang. Selamat siang. Komentarnya Pak. Polisi mah jangan takut sama HAM Jangan takut sama preman Jangan sembunyi di balik p a g a r Jangan pura-pura main HT Takut apa d a hukum Ya, t e g a n k a n hukum jadi ya Harus benar-benar mudah tegas Ya, kita、hmm. takut sama siapapun Takut sama Tuhan sama hukum a j a Saya kira itu aja Baik Pak Timotius Halo Iya silakan Pak Apa aja Pak Iya saya lihat kemarin di layar kaca ya パープレイパープレ l パープレイパープレイパープレイパープレイパー a レイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパープレイパ Kalau menurut saya sih sebaiknya dibubarkan saja kelompok-kelompok massa seperti itu karena itu menunjukkan bahwa aparat keamanan tidak d e k a t dengan adanya kelompok massa seperti itu otomatis masyarakat akan merasa r e s a k Jadi dengan、uh, kelompok massa itu harapannya bisa dibubarkan saja. Terima kasih Pak Denny. Pak Amir, silakan. Iya selamat siang Pak. Ini negara kita ini memang sudah menuju bukannya demokrasi lagi, Pak. g a l a g a l a n y a boleh saja terjadi... ...nah ini sudah anarkis... ...dan chaos persis seperti yang dikatakan Pak Rikian... ...itu saja Pak. Terima Baik, terima kasih Pak Amir. Pak r i f silakan. Ya. Siang. Ya, saya setuju ya dengan... ...bapak-bapak yang pertama tadi...、Uh, ...makin lama citra polisi di mata masyarakat... ...makin rendah ya, kalau menurut saya ya Pak ya. Karena masyarakat semakin berani... パンタナダウン、タダウンス、u ダガンス、ミリ、アルカス、パーバニ a パロディグシュー、アワネタンデリ、ポリシー、ミリ、カワポリシー、トゥ、ギャラ、イトゥ、アカンタリアディ、イトゥ、シモアニャ、パサボ、パラン、パタガン、シバラン、イトゥ、シャンアトゥア、ディアンス、アディキタ、イトゥア、トゥア、トゥア、トゥア、パロディガンティ、ポリティガン、パモカジャ、ア、アトゥア、プロペペペイトゥア、セバカシー。 ハートのしらげん Kalau enggak ini m e n j a l a r kemana-mana Ekonomi kita nanti hancur jadinya Ini kan buat bangsa dan negara Bukan buat sekelompok orang d e m i k i a n komentar saya Salam sukses selalu Ya, sukses kembali Pak Hartono Pak Hari s i l a k a n Ya, kalau menurut saya Maaf Pak Hari sebelumnya bisa dikecilkan dulu volume radionya Oh iya iya Ya, kalau menurut saya Kalau negara mau kuat Rakyat harus lemah ラケットはあなたはあなすはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな e はあな b はあなたはあなたはあな e はあなたはあなたはあなたはなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ m たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ Sore, パンニコラスラうスレスパンクロソニアラマスプリネータイピクルギタースポニアアプランタクラスンカー パンボール、イダーのネコネコリプラカイドイダーのコンプロミアトランタカンア n ランア、ベイ h ンベイヤーサラダイヤーサラダイヤー aktif gitu ngeliat orangnya begitu setelah terjadi barulah terribut masalah ininya kan harusnya kan sebelumnya masalah itu bisa ditenangkan dulu ya sebelum terjadi sebelum sampai ke situ juga bisa jadi disanalah jadi semuanya tinggal baliknya masalah hukumnya masalah intelijennya itu k e p o l i s i a n n y a itu kemana gitu dan disana itu kita kan bisa menarik kesimpulan k a y a k n y a itu udah dibiarin aja gitu mau mati mau apa gitu パトラントマーパブカンディガーリザディランナイトラ、キ lamandaya パラピタ、ジャガノコミャージャー、ウデディラストディパナディラントマサライトダタジャディブ、パタナポドワイトダダダ、アロネス、ボルネト、アコンソタシナー、ケダサン、ポナー、ロサ パイトロファーシー、パーティーサンド、サマサレー、サマサレー、シラガンバ。 k a p o l resmi t u Memang kita lihat sekarang ini z a m a n n y a berubah Reformasi Itu sekarang yang berkata preman Beda z a m a n n y a Pak Arto dulu ya Yang namanya preman ini Mada bisa orang kumpul-kumpul dikit aja Yang juga ditangkap Sekarang ini preman subur banget Mereka ada yang berkata organisasi massa Ada juga yang berkata agama、gitu. Jadi ini Jamannya preman Tidak、e, ada hargalah yang dibayar パイマン Untuk hawa emang suasana di Indonesia mungkin khususnya di Jakarta ini semuanya gak dipanah Jadi untuk u u n t ke k istilahnya yang b e r u b a h a n k e s i l n y a itu memang harus selalu siap waspada-nya gitu、mm -hmm. aja、okay. okay, Terima kasih kita menuju Pak Yudi Silakan Pak Selamat sore Silakan Ya c u m a n saya melihat、uh, ini kan sudah terjadi a n i kan Uh, udah ada p e n a w a l n y a jadi、uh, peran i n t e l i j e n n y a yang saya、uh, pertanyakan itu、uh, dan kemudian coba、uh, diadakan rahasia-rahasia、uh, senjata api itu aja komentar saya oke、okay, terima kasih